デミ、menambah satu kemeriahan suasana di siang hari ini, bersama AVS Shooting, bersama Ramayana, kita sambut sama-sama, kita goyang sama-sama, mau Nalisa, Adela, untuk nelayan Palang bersatu. Terima kasih Satu tembang Untuk p a c a dan semuanya Selamat datang semuanya ira terlalu rindu untuk sedulur l a m o n g a n untuk dulur Mojo Warno kita goyang lagi coy bersama Arneta Julia Adela Mojo Warno Community s e l a m o n g a n syuting bersama Ramayana ada a r n e t a Adela b a j e n g m e d u r o semangat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 ラモーンアン。<音楽> 何 バンドアウディオにゃ。<音声> はい。